em الله تعالى في كتابه العزيز عبد بن أين الشلطان الرجيم سنة الرحمن الرحيم قل أفلح من تزدى وإذا كرسم ربه فصلت وقال الله تعالى أيضا قل أفلح من زدى Sí. Doa kita Insya Allah satu saat nanti di mana Malaikat mohon mencabut nyawa kita Insya Allah kita juga sedang melakukan hal hal yang terbaik. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW dalam doa doa di antaranya Ya Allah jadikan hari yang terbaik bagiku adalah saat Jadikan sebaik-baik amalku Ya Allah Jadikan sebaik-baik amalku Adalah amal yang paling khusyuk Atau yang terbaik yang pernah dilakukan Adalah amal jalan kematian Artinya kalau Kita sedang melakukan Amal ibadah yang terbaik Yang terbaik Dari yang sebelum-sebelumnya Ya maunya saat itulah Ajal menjemput Jadi kita berakhir hidup kita dalam keadaan yang terbaik Ya Allah jadikan sebaik-baik Hariku kata Rasulullah Allah maja'ala khairah Khairul ayyam sebaik-baik hariku Memburu jelang kematian, dan hari yang terbaik Allah menjalalkan ya Allah jadikan sebaik-baik hari itu adalah yaum al kahdika adalah hari di mana aku berjumpa dengan Allah, sebab ini doa untuk kustul keberkatan. Baik Bapak Ibu, mungkin materi tasghiah nafsu ini adalah materi yang sudah sangat sering kita pernah dengar. Tapi gak apa apa kita ulang-ulang supaya ini nanti mudah untuk kita terapkan dalam hidup. Tasghiah nafsu. Tapi beberapa ayat Al-Qur'an, kata, kata an nafsi itu bukan hanya diartikan sebagai jiwa Terkadang ada juga diartikan sebagai alkohol, hati Bahkan terkadang Al-Qur'an mengistilahkan nafsi itu juga dengan arwah. Ya, Tetapi dengan berbagai macam artinya itu sebenarnya itu mengarah jiwa atau kesucian hati yang merujuk kepada sesuatu yang nonfisik. Memang ada, memang ada Minoritas ulama menerjemahkan secara fisik dan nonfisik. Katanya kalau kalau hati itu kalau difisikkan ya jantung itu. fisik jantung itu kalau udah nggak bisa bekerja atau dia rusak itu berpengaruh kepada sangat berpengaruh kepada kesehatan. secara fisik tetapi mayoritas ulama mengedemahkan anak atau alkohol itu sesuatu yang fisik yang sebenarnya itu yang mengendalikan itulah yang sebenarnya mengatur mengatur cara orang merespon, mengatur cara orang menyikapi emosi mengatur cara orang menghadapi persoalan mengendalikan marah Kendalikan sedikit itu yang mayoritas ulama ee, menerjemahkan semacam itu. Makanya disebutkan sumber segala apa hati ataupun jiwa, source of everything, sumber segalanya. Disitulah orang kata Rasulullah kalau dia baik di sini, baik juga perbuatan, tetapi kalau buruk-buruk juga, ya itu yang disebut dengan hati. Yuk, kita mulai. Haktifkan tasgiatun nafs itu apa? Secara umum, aktivitas tasgiatun nafs itu mengarah pada dua kecenderungan ya, Kalau kita bicara tentang tasgiatun nafs, dua paling tidak sedikitnya yang mau kita bahas Yang pertama adalah soal membersihkan jiwa dari sifat-sifat ya Jiwa di sini kita samakan dengan alkohol, dengan hati Membersihkan jiwa atau membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Ya, kemudian membuang seluruh penyakit-penyakit hati Kita sering meras Ada ribuan penyakit-penyakit hati Penyakit cemas Penyakit sedih Yang berkepanjang Mudah kecewa, mudah tersinggung Mudah emosi Suka buruk, -buruk malas malas, ya Iri Sedikit, resah, macam-macam Menisah Itulah sebenarnya jiwa dengan sifat-sifat tertentu. Namanya kalau sudah dibuang yang buruk-buruk ya kalau tidak diisi ya tetap kembali lagi dia jadi buruk sesuatu yang dibuang kalau tidak diisi tidak dibiasakan ya, ya dia jadi buruk lagi ya orang yang memang sudah sangat kuat liatnya ya Bekat sama Allah Tapi tidak diisi Dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik Ya lama-lama runtuh -lama juga Makanya tidak berlebihan Kalau Rasulullah mengatakan Dalam salah satu hadisnya Agama seseorang itu Sangat ditentukan dengan Daulan pendidikan Baik amalan-amalan Nah kira-kira seperti itu Jadi membicarakan kasih Yang pertama Membersihkan dari sifat-sifat tercela, Membuang seluruh penyakit hati Dan yang Tentu saja menghiasi jiwa dengan sifat-sifat terpuji Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Dalam hadisnya itu Bahwa hati manusia itu Bisa bertaraf Dia itu seperti besi. Besi bisa berkarat. Hati manusia juga seperti itu. Ya. Sahabat bertanya, "Jadi bagaimana membersihkan hati yang kotor itu ya Rasulullah, yang berkarat itu?" Maka Rasulullah menjawab, "Ya, banyak-banyak membaca Quran, ya. Dan yang kedua, zikrul maut, banyak-banyak ingat mati." Insya Allah kalau orang banyak membaca Quran dan banyak ingat mati, hati yang tadinya berkarat, kata Rasulullah bisa kembali mengkilat. Katanya seperti itu. Jadi hati yang berkarat bisa jadi bisa jadi. Apa? Dari sisi materi rumahnya lebih bagus daripada kita terus kita panas ya terus saat kita nggak merasa nyaman aja kan ada masalah kita kalau ada orang yang mungkin jabatan ini punya bagus.